بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عداد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan saudara-saudara sahabat-sahabat para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah ta'ala malam hari ini hari Senin seharusnya kajian Fikih tasawuf cuman Habib Muhammadnya lagi nungguin istrinya yang mau melahirkan Semoga lancar sehat selamat lahir bayi dan ibunya selamat Insya Allah saya akan melanjutkan saja kajian yang hari rebu tentang thoriqoh ya tentang thoriqoh kita lanjutkan Pada kesempatan rebu yang lalu saya menjanjikan untuk melanjutkan tentang uraian Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Pada 15 Februari 2006, ketika menjelaskan tentang Torikoh, apa itu Torikoh? Beliau berkata, ini hasil sadurannya. Jika berbicara tentang Torikoh, berarti kita sedang membicarakan intisari dan ruh Islam. Jadi kalau bicara Torikoh, kita sedang membicarakan intisari dan ruh Islam. Serta tujuan akhir seorang muslim Di dalam hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ya tujuan akhir seorang muslim Dalam hubungannya dengan Allah ta'ala Sebelum membahas lebih jauh permasalahan ini Pertama-tama kita harus mengetahui Bahwa wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w Berisi hukum-hukum yang berhubungan dengan jasmani Dan hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan hati Bagaimana kondisi hatinya terhadap Allah di saat beramal Ini kata Hai Umar ya Jadi sebelum dibahas lebih lanjut tentang Toriqoh Maka kita harus mengerti dulu bahwasannya Al-Quran Wahyu Allah Ta'ala Itu secara garis besar terbagi menjadi dua Membahas hukum-hukum yang berhubungan dengan jasmani Dan membahas hukum-hukum yang berhubungan dengan hati ketika dia beramal kepada Allah taala. Hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan anggota tubuh ini selanjutnya dikenal dengan nama fikih atau fiqh dzahir. Jadi, hukum-hukum yang membahas ya permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan jasmani-pejasmani manusia, maka ilmunya disebut ilmu fikih atau fiqh dzahir. Sedangkan hukum-hukum yang berhubungan dengan sifat-sifat hati selanjutnya disebut Yang oleh sebagian besar umat islam Dikenal dengan nama Tasawuf Ya oleh umat islam mayoritas Dinamakan Tasawuf Jadi Tasawuf itu bukan Bukan sesuatu yang diadakan Tasawuf itu hanya sebuah nama Eh hanya sebuah nama Seperti dulu tidak ada nama ilmu fikih Ya gak ada nama ilmu fikih Yang ada itu fikih dalam arti pemahaman agama secara utuh semuanya Baik dohir maupun batin Tapi kebelakang fikih itu menjadi menyempit namanya Untuk urusan-urusan yang sifatnya berhubungan dengan hukum lahiriyah Maka itu disebut ilmu fikih Sedangkan yang berhubungan dengan hati Maka itu disebut tasawuf Sama juga nanti ada yang berhubungan dengan Takwil dan pemahaman Al-Quran disebut ilmu, tafsir. Nanti berhubungan dengan bahasa, ada Nahu, ada Sorof, ada Badi, ada Ma'almani, dan lain sebagainya. Balaghoh, dan lain sebagainya. Ayat-ayat yang membahas perbuatan anggota tubuh melahirkan beberapa madhab dalam ilmu fikih. Jadi ayat-ayat yang membahas perbuatan anggota tubuh, seperti bersentuhannya laki-laki dan perempuan. perempuan persentuhan kulit ya. contoh seperti itu melahirkan beberapa madhab dalam ilmu fikih ada madhab syafi'i hambali hanafi maliki, ya. dan lain sebagainya sebetulnya madhab itu banyak tapi yang yang dikenal luas hanya am empat yang pertahan ya empat ada banyak sekali madhab kemudian ayat-ayat yang membahas berbagai permasalahan hati Serta metode penyucian hati Melahirkan sejumlah toriqah dalam tasawuf Nah kalau dalam ilmu zuhir Ada ayat-ayat yang membahas Permasalahan zuhir Hasilnya melahirkan madhab Madhab A, madhab B, madhab C, madhab D, dan lain sebagainya Maka ayat-ayat yang bahas Permasalahan hati juga melahirkan madhab Madhab di dalam Metode membersihkan hati Nah madhab Dalam metode membersihkan hati Inilah yang disebut Akhirnya toriqoh. Cara, metode. Ya, disebut tori, toriqoh. Sebenarnya dalil atau landasan pendirian madhab dan toriqoh tersebut sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu para sahabat menerima seruan dakwah Rasulullah SAW dengan hati yang suci dari kejolak nafsu. Bersih dari berbagai keinginan duniawi. serta kosong dari tujuan-tujuan yang tidak benar dan berbagai sifat tercelah. Setiap saat mereka berusaha memperkuat pondasi tauhid yang terdapat di dalam hatinya dengan mengerjakan berbagai ibadah seperti sholat, doa, berbagai amal soleh lain yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita pun menyaksikan bagaimana mereka beristighad di hadapan Rasulullah SAW tentang sebuah persoalan dan Rasul membenarkan kedua ijtihad tersebut. Kita juga melihat ada sahabat yang menjadikan puasa sunnah sebagai ibadah pokoknya. Ada pula yang menjadikan sholat malam sebagai ibadah pokoknya. Dan ada pula yang berlama-lama ketika sujud dengan berbanyak doa yang diajarkan Rasulullah Wasallam Di berbagai kesempatan sebagai ibadah pokoknya. Kondisi-kondisi semacam inilah yang menjadi landasan munculnya berbagai madhab dalam fikih dan tarikoh dalam tasawuf. Jadi bedanya begini. Kalau kita ini menerima Islam, nafsu kita itu... beda dengan sahabat ya kita ini jadi muslim tapi tumbuh dalam nafsu televisi, mal, ya besarnya kan seperti itu ya. Sedangkan sahabat itu ketika menerima Islam hatinya bersih, nggak punya kotoran, nggak ada iri, nggak ada dengki, sehingga mereka dengan sholatnya, dzikir, doanya itu hatinya semakin kok kokoh. Kok. Nah sementara kita yang hatinya kotor ini Butuh usaha yang lebih Untuk membersihkan ha, hati tersebut Nah kalau sahabat kita lihat Mereka saja yang udah hatinya bersih Masih menempuh cara-cara khusus Untuk meneguhkan hatinya Sebagaimana sudah disebutkan tadi Ada yang berlama-lama dalam sujud Jadi sholat malamnya tidak banyak rokaat Rokaatnya sedikit Tapi sujudnya lamanya luar Luar biasa Ada yang mungkin salat malamnya tak banyak, tapi rajin puah puasa Jadi beda-beda seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya ya, beda-beda kondisi sahabat ta'ala Anhum Setelah agama Allah Islam tersebar luas di bumi Allah, sebagaimana telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW, maka tersebar pula ilmu-ilmu fikih yang menjelaskan berbagai hukum zahir dan ilmu-ilmu tasawuf yang menjelaskan metode mengolah hati menjadi ihsan. Yaitu senantiasa memperhatikan bagaimana hubungan hati dengan Allah yang maha penyayang dan maha mulia Dalam kondisi semacam ini di tengah-tengah masyarakat tumbuh berbagai madhab dan toriqoh tersebut Maka wajar ketika Islam semakin berkembang dan semakin luas kemana-mana Maka ya orang semakin semakin mempelajari hukum-hukum syari syariat zuhir dan hukum-hukum syariat apa? batin Nah sementara ini kan banyak orang yang nggak peduli dengan batin Yang dibahas dohir saja gitu kan ya Sementara sahabatnya Rasulullah SAW tuh Yang dibahas ya dohirnya dibahas Batinnya juga sangat di, dibahas Nah ilmu yang membahas khusus tentang batin ini Namanya tasawuf Ilmu untuk menyucikan hak, hati Metode-metode Metode atau cara-cara Yang ditempuh untuk membuat hati jadi bersih Itulah yang disebut Torikoh Itu Torikoh tarik, Nanti ada yang caranya dari sahabat Fulan, ada yang dari sahabat Fulan gitu kan, ada yang mungkin niru dengan berbanyak sholat malam, ada yang niru dengan toriqohnya banyak buah, puasa, ada yang torikohnya banyak zikir, dan seterusnya dan seterusnya. Dari pemaparan di atas dapat kita simpulkan bahwa torikoh adalah sebuah metode atau sistem khusus yang digunakan oleh seseorang dalam menempuh jalan menuju Allah. Sampai di sini jelas ya, jadi tidak usah bingung lagi torikoh itu apa? Karena udah gamblang, jadi toriko itu singkatnya metode. Makanya kalau ada orang mengatakan toriko yang paling benar, yang lain salah, itu berarti bukan bukan ahli toriko Ya, gak ada seorang sahlek uh, akan menyalah-nyalakan toriko yang lain. Karena semua toriko itu bagus, gak ada yang jelek. Ya, semua toriko itu bagus, gak ada yang jelek selama memang toriko yang betul. Tariqah yang betul Sesuatu yang bisa disebut Tariqah berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Lantas bagaimana Dengan Tariqah Alawiyah Atau yang dikenal Tarekat Bani Alawi Jadi Alawiyah itu Atau Alawi Itu julukan yang diberikan Secara khusus untuk Anak cucu Nabi Muhammad SAW Yang berasal Dari Hadramud Yang berasal dari Hadramud sebuah provinsi di Yaman. Kakeknya yang pertama kali pindah ke Haudramaut dari Irak, dari Basrah namanya Ahmad bin Isa. Namanya Ahmad bin bin Isa. Julukannya Al-Muhajir. Nah, sebenarnya Muhajir Ahmad bin Isa ini punya anak namanya Ubaidillah. Si Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Sina Ubaidillah itu punya putra namanya Alwi. Jadi cucunya Al-Muhajir Ahmad bin Isa radhiyallahu anhu Habib Alwi itu yang Keturunannya terus sampai sekarang, makanya semua nasab yang dari Hadramut itu disebut Alawiin nama Alawiin, jadi anak keturunan Alawi. Ini jadi kalau anda dengar ada kata Alawi, belum tentu Alawi yang dari Hadramut, karena ada istilah Alawi juga dipakai, tapi untuk kelompok yang nggak bener itu ya, untuk kelompok yang nggak nggak bener. Tapi Alawi yang dimaksud di sini adalah Anak cucu Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Hadramut keturunan Al-Muhajir Ahmad bin bin Isa rahimahullah. Karena sebagai anak cucu Nabi Muhammad SAW, maka menjadi sangat menarik. Tentunya anak cucu Nabi ini kan belajar dari ayahnya. Ayahnya belajar dari ayahnya. Ayahnya belajar dari ayahnya. Jadi kalau diurutkan kan, Metodenya ini masih metode keluarga Nabi Muhammad saw. sehingga menjadi toriko yang menarik gitu untuk dikaji, untuk untuk dipelajari dan selanjutnya di diikuti. Lantas bagaimana toriko alawiyah itu sendiri? Bagaimana toriko alawiyah? Toriko alawiyah atau tarekat bani alawi adalah sebuah metode, sistem atau cara tertentu yang digunakan oleh bani alawi. Dalam perjalanannya menuju Allah Taala. Toriqa ini mereka warisi dari leluhurnya. Yang tiada lain adalah anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenyataan ini membuat toriqa mereka menjadi sangat istimewa. Ya, jelas ya sangat istimewa karena tadi itu belajar dari ayahnya, dari ayahnya, dari ayahnya, dari ayahnya, yang semua adalah anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap guru Sufi memiliki tori'kh yang berbeda. Setiap guru akan menetapkan tori'kh sesuai makom dan halnya masing-masing. Karena itu tidak mengherankan jika setiap guru besar tori'kh Bani Alawi memiliki definisi tersendiri tentang tori'kh ini. Ya, kalau sudah jadi guru besar ya, karena metode yang yang diwarisi itu terlampau banyak. Metodenya bukan satu, metodenya sangat sangat banyak. Nah maka mereka menerapkan apa yang sesuai dengan kondisi hatinya Contoh misalnya Habib Sheikh Semoga Allah manjangkan usianya dalam kebaikan Dan kesehatan Habib Sheikh itu Torikohnya Alawiah gitu Tapi Torikoh Alawiahnya Habib Sheikh bagaimana Torikohnya Salawat Ya Torikohnya Salawat Beda dengan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Hadramaut. Beliau seorang halawiyah, tapi tarikohnya apa? Dakwah, menebarkan il, ilmu, ceramah, ceramah. makanya jangan suruh Habib saya keliling dakwah, Habib jenengan keliling dakwah ceramah seperti Habib Novel atau seperti Habib Muhammad bin Husin. Beda. Memang metode mendekatkan dirinya dengan menebarkan solat, solawat. Walaupun beliau bisa ceramah, walaupun bisa. Serama, tapi fokusnya pada sholah, sholawat Karena itu yang sesuai dengan kondisi hati Hatinya atau halnya atau makomnya Jadi setiap guru besar punya Punya metode tersendiri Di dalam toriqoh bani ala Alawi sesuai halnya masing-masing Sehingga toriqoh ini jadi kaya Kaya apa? Karena guru besarnya banyak ya Guru besarnya banyak Dan Eee uh, menerapkan torikoah itu sesuai dengan hal guru besar tersebut sehingga masyarakat itu kalau mau mencocokkan dirinya saya ini cocoknya ikut toriko alawiyah yang model mana yang mau diikuti ini yang memperbanyak solawat atau memperbanyak apa namanya baca alquran dikir wirid, dan lain sebagainya itu nanti bisa saya akan lanjutkan ya maaf nah. Karena itu tidak mengherankan jika setiap guru besar Torikoh Bani Alawi memiliki definisi Tersendiri tentang Torikoh ini Dalam berbagai kesempatan mereka telah Memberikan gambaran ringkas tentang Torikohnya Di antara mereka ada Yang menguraikannya secara panjang lebar Dan ada pula yang menguraikannya Dengan singkat Kendati banyak dan kendati banyak dan bervariasi Tetapi definisi yang mereka Sampaikan saling mendukung dan tidak Bertentangan Emang Torikohnya sama ya walaupun cara menyampaikannya yang panjang, lebar, ada yang singkat gak ada definisinya saling bertentangan definisinya itu saling menguatkan dan saling saling mendukung tapi dalam kesempatan ini, saya akan membahas definisi Tariqah Bani Alawi yang pernah disampaikan oleh Habib Abdul Rahman bin Abdullah bin Ahmad Bilfagih Alawi yang dapat julukan Alamatul Dunia Alamatud dunia Orang yang paling alim di dunia ini Alamatud dunia Itu beliau lahir di kota Terim Pada sekitar tahun 1089 Hijriah Jadi kurang lebih sekitar 400 tahun yang lalu ya 1089 Hijriah Ini Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad Itu yang punya kitab Rosyafat Yang punya kitab rasyafat Selanjutnya beberapa hal penting yang beliau sampaikan dalam definisinya tersebut akan kami bahas dalam bab-bab tersendiri. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana definisi tori'kh alawiyah dalam pandangan Habib Abdurrahman Bilfagih. Nanti akan saya uraikan satu persatu. Tapi biar kita tahu dulu definisinya tori'kh alawiyah itu seperti seperti apa. Beliau menyampaikan ketika ditanya ya apa dan bagaimana tori'kh Sadah al abiy alawiy. Apakah cukup didefinisikan dengan ittiba Al-Quran dan Sunnah? Ya. Dan kemudian apakah antara tokoh-tokoh eh, di Bani Alawi ini dalam tarikohnya ada perbedaan dan pertentangan atau, ti, atau tidak? Dan apakah tarikah, tarikoh Bani Alawi ini bertentangan dengan tarikoh-tarikoh yang lain atau tidak? Ketika ditanya seperti itu, maka beliau menjawab. Jadi ada tiga pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, apakah cukup definisinya mengikuti Al-Quran dan Sunnah? Apakah cukup seperti itu? Uh, kemudian antara tokoh-tokohnya, Torikohnya ini bertentangan atau tidak? Kemudian Torikoh Bani Alawi ini, kalau, kalau dibandingkan Torikoh-Torikoh yang lain, senada, seiring, atau berten, bertentangan. Maka beliau menjawab, ketahuilah sesungguhnya Torikoh anak cucu Nabi dari keluarga Abi Alawi atau Bani Alawi, Merupakan salah satu toriqoh kaum sufi Ya merupakan salah satu toriqoh kaum sufi Jadi bukan bukan toriqoh yang keluar dari kelompok sufi Mereka ini anak cucu nabi ini juga para sufi Maka toriqohnya ya salah satu toriqoh sufi Yang dasarnya atau landasannya adalah itiba it Mengikuti Al-Quran dan sunnah Memang landasannya itu Mengikuti Alquran dan dan Sunnah. Sedangkan bagian utamanya, memang semua orang mengikuti Alquran dan Sunnah. Tapi bagian utamanya di mana gitu? Karena Alquran itu luas, Sunnah itu luas, begitu ya. Seperti anda ditanya, tadi makan siang di mana? Grand Mall. Makan siang di mana? Paragon. Makan siang di mana gitu ya? Solo Square. Misal begitu, orang ya bingung, yang dimakan apa? Masuk warung mana itu? Masalahnya apa kan? Ditanya itu kan? Karena terlalu banyak di situ orang yang jual makanan yang bisa disantap juga terlalu banyak. Kalau orang bilang mengikuti Alquran dan Sunnah, ya terus yang yang yang mana yang menjadi pokoknya gitu loh? Karena tariqoh itu kan metode dan tidak mungkin orang kemudian apa namanya mengamalkan Alquran dan Sunnah secara keseluruhan dalam satu waktu. Pasti dia akan mengambil sesuatu yang Yang menjadi ciri khasnya Seperti itulah yang dilakukan para sahabat soha, Gak mungkin sahabat itu kemudian Di saat yang, yang sama dia e, Apa namanya e, Puasa Di saat yang sama dia Sedekah sebanyakmu Mungkin ya Di saat yang sama dia zikir sebanyak mungkin Di saat yang sama dia juga pergi ke pasar Di saat yang sama dia ji, Jihad visabilillah Itu hampir susah ya kan? Hampir su, susah Ada yang di saat yang sama puasa sambil jihad ada gitu, ya. Tapi di saat yang sama dia e, ketika nggak punya duit, nggak punya duit, terus memang hidupnya nggak mau cari dunia, ya hidupnya di rumah sahabat itu dalam kondisi yang sholat puasa sholat puasa sholat sholat puasa nggak pergi ke ke pasar. Beda dengan sinabagar sudik yang toriko sering pergi ke ke pasar itu. Sena Umar bin Khotob yang sering pergi ke pasar Abdul Rahman bin Auf anhum ajma'in yang mereka beliau beliau pergi ke ke pasar karena Al Quran itu global luas ya terus yang paling pokok yang mana gitu suha apa apa inti sarinya sebetulnya dari Toriqah bani Alawi maka dijawab inti sarinya adalah sidqul iftikor washuudil minnah sidqul iftiqor Wahshuhudul minnah intisari dari tarekat bani alawi adalah Sidgul iftikor apa itu Sidgul iftikor benar-benar merasa butuh kepada Allah yang pertama benar-benar merasa butuh kepada Allah yang kedua syuhudul minnah senantiasa bisa melihat karunia Allah Taala ya senantiasa bisa melihat Karunia Allah Taala. Jadi bahwasannya semua yang dilakukan, salatnya puasanya, dzikirnya, ngajinya, itu bukan usaha dia, tapi itu murni Allah yang ngasih. Jadi inti sari Toriko Bani Alawi sebetulnya di situ. Entah ketika salat entah ketika puasa, Jadi kalau salat itu ya betul-betul butuh salat Kalau puasa betul-betul butuh puasa. Kalau cari ilmu betul-betul butuh cari ilmu. Kemudian ketika dia sholat, betul-betul butuh sholat, dan tidak pernah merasa dia yang sholat. Dia merasa, saya bisa sholat, karena Allah yang ngasih kekuatan, Allah yang ngasih uh, rezeki, Allah yang ngasih kesempatan, Allah yang ngasih hidah hidayah, Allah yang ngasih tem tempat. Jadi, di saat yang sama sungguh-sungguh, tapi di saat yang sama merasa, tidak punya apa-apa. Itu inti sari bani alawi. Jadi mengamalkan Al-Quran, ya diamalkan. sunah ya diamalkan. Tapi coba lihat ini. Metodenya, pengamalannya itu seperti ini. Nah, kalau kita kira-kira bagaimana? Sudah merasa butuh sholat, bisa? Sidgul sungguh, Ibn sungguh-sungguh butuh sholat. Jujur saja. Kita sholat, yang penting ya Allah sudah tak tunaikan, selesai gitu kan. Ya, terpaksa, beban ya Kemudian suhudul minnah, bisa kita merasakan betul nikah Allah. Susah kan? masih sedekah kadang kita merasa saya loh yang sedekah, saya yang ngasih lo ya. Gitu kan? Bukan oh, saya yang yang bimbing kamu, saya yang saya yang saya yang saya yang. Tapi kalau metode tarekat alawiyah ada seperti itu. Sidkul iftikar ya kesungguhan dalam merasa butuh kepada Allah wasyuhudul minnah dan senantiasa bisa melihat semua itu atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Tarekat ini mengikuti berbagai ketetapan hukum yang ada. Ya, dengan metode khusus Jadi tarikh tidak pernah menyimpang dari apa yang ditetapkan syariat. Apa yang ditetapkan syariat jadi dijalankan. Suruh sholat ya sholat, puasa ya puasa, zakat ya zakat, haji ya haji. Ya. Apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya dijalankan. Tapi dengan metode khusus. Ya, menerapkannya itu dengan metode khusus. Seperti yang pernah kita kasih contoh sederhana. Orang mau menerapkan sunnah nabi. mencabut bulu ketiak itu kan sunnah nabi bulu ketiak dicabut jangan dikerok ya bulu ketiak itu di dicabut ya jangan di, dikerok sunnahnya seperti itu uh, orang laki ya orang laki disunahkan begitu nah kemudian ada ada orang laki dia di di depan rumah atau di tengah masjid ya dia buka baju walaupun aurat tertutup buka baju kemudian cabuti bulu ketiak gitu ditanya kamu lagi ngapain sunnah sunnah yang sunnah Emang mencabut bulu ketiaknya sunnah cuman caramu nggak beres gitu ya caramu nggak beres. Nah ini cara pengamalan sunnahnya inilah itu ciri khas beri bani alawi. Mereka punya cara khusus dalam menerapkan alquran maupun sun sunnah yaitu dengan cita rasa yang sangat sangat tinggi. Metode khusus ya. Kemudian mereka menyempurnakan semua dasar semua dasar dasar dalam agama disempurnakan agar bisa cepat sampai kepada Allah Taala. dasar-dasar misalnya tauhidnya, ikhlasnya disempurnakan biar bisa cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu hukum yang ada hanyalah menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan perilaku lahiriah. Sebagaimana kita ketahui, ilmu hukum yang ada ini fikih itu ya. Salat yang batalkan salat apa? Puasa batalkan puasa apa? Yang batalkan wudhu apa? Syarat sahnya salat apa? Itu cuman bahas uh, fikhu dzahir, hal-hal yang berhubungan dengan Lahiriah, perilaku lahiriah Sebab ilmu tersebut disusun Untuk mengatur masyarakat umum dan kaum awam lainnya Untuk mengatur masyarakat umum Dan kaum awam lainnya Tidak diragukan bahwa kedudukan manusia Dalam beragama berbeda-beda Oleh karena itu bagi orang-orang khusus Diperlukan pula ilmu khusus Ya untuk orang-orang khusus Diperlukan ilmu Ilmu khusus, ilmu yang menjadi pusat perhatian Kaum khusus, ilmu yang bahas Hakikat taqwa dan perwujudan ikhlas Ilmu tersebut merupakan jalan lurus suratul mustakim yang lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari mata pedang. Ilmu itu tidak dapat diajarkan dengan cara biasa. Bahkan setiap bagian darinya perlu didefinisikan secara khusus. Itulah ilmu tasawuf, ilmu yang digunakan oleh para sufi untuk bersulub menuju Allah Ta'ala. Jadi, secara lahiriah, pariqobani alawi adalah ilmu dan amal. Secara lahiriah, pariqobani alawi, karena sirgul iftikor ya, ilmu dan, dan amal. Karena mengikuti Al-Quran dan sunnah Betul kan? Mengikuti Al-Quran dan sunnah Ilmu dan amal Itu secara zuhir uh, Sedangkan secara batinnya Ia merupakan sebuah kesungguhan dalam menghadapkan diri kepada Allah Dengan melakukan segala hal yang diridai Allah Dan dengan cara yang diridainya pula Secara zuhir, ilmu dan amal Tapi batinnya sungguh-sungguh ya Sungguh-sungguh mencari ridha Allah Dan dengan cara yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Tariqah ini membimbing seseorang untuk menyandang semua akhlak luhur dan mulia. Serta menjauhi semua sifat hina dan tercela. Tujuan Tariqah ini tidak lain adalah untuk mencapai kedekatan dengan Allah dan beroleh fatah. Tariqah Bani Alawi merupakan sebuah Tariqah yang membimbing seseorang untuk mampu memahami, mengamalkan, dan meraih asrar, maqamat, dan ahwal. Yang diwariskan dari generasi solehin ke generasi solehin berikutnya. dengan mempraktekkan, merasakan dan mengamalkannya secara langsung sesuai dengan fatah anugerah dan karunia Allah. Perlu diingat, jadi tareka ini diwariskan. Ya, cara mewariskannya bagaimana? Cara mewariskan tareka ini pertama, ya, dengan mempraktekan. Jadi bukan dengan teori. Tarekah Bani Alawi itu adalah bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla enggak bisa. Jadi nggak bisa dengan dengan teori, tapi dengan diprak praktekkan ya nanti kita akan Jelaskan kemudian bukan cuman praktek misalnya ada orang praktek rotipan maulidan ya kan baca maulid baca rotip ini kan bagian dari thoqoh Bani Alawi tapi praktek tok nggak pakai rasa ya nggak jadi dipraktekkan dan dirasakan Jadi kalau baca maulid ya sampai bisa kroso gitu baca rotip, sampai bisa dapat rasaso gitu ikut ngaji begini bisa sampai dapat rasanya Cari il, ilmu, nih, dipraktekkan Dan diras, dirasakan Kemudian, setelah itu Diamalkan Ya, diamalkan Secara langsung, jadi Tidak ditunda-tunda Ini dapat ilmu A, dapat ilmu B Dapat ilmu C, nanti prakteknya Tahun depan, tidak begitu Ditarikobani Alawi itu Senangnya itu praktek, amal, praktek, amal Praktek, amal, dan cari rasanya Dan cari rasanya Nah, Sesuai dengan fatwa anugerah dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala Ya, sekarang kita akan bahas dulu ya Bahas dulu tentang Sidgul Iftikor dan Suhudul Ini Waktunya masih ada gak nih? Jam berapa nih? Saya lagi mau ngajar diman Jam 9 kurang 15 Saya udah bicara berapa menit nih? 30 menit? berapa menit? 5 menit. <laughs> Pelanggaran dua, lima menit dua, 30 menit, ya. 30 menit. Nah, nanti kita akan bahas secara tareekohnya belakangan. Yang penting kita akan inti inti dulu, ya. Inti tareekohnya. Nanti tokoh-tokohnya, terus uh, sejarah ini tareekoh ini diterima dari siapa, bagaimana dan seterusnya dan seterusnya. Akan kita bahas nanti Kita bahas dulu, tadi dikatakan Tarikah Bani Alawi itu dasarnya adalah Mengikuti Al-Quran dan Sun Sunnah dengan cara Khusus Ya, mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan Cara khusus Sebagai sebuah tarikah Sufi Tarikat Bani Alawi Sedikit pun tidak pernah menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Jadi kalau ada orang bilang Sufi itu menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Berarti nggak ngerti Sufi Karena sufi itu syarat nomor satu harus menguasai Al-Quran dan menguasai sunnah dan mengamalkannya Ini gak mungkin seorang sufi kemudian melanggar Al-Quran dan melanggar sunnah Itu sudah sangat-sangat tidak tidak mungkin Setiap tarikhah dibangun dengan berlandaskan Al-Quran dan sunnah Berlandaskan itu bukan cuma mengambil sumber hukum, mengambil sumber hukum dari Al-Quran dan sunnah Bukan itu bukan itu. Berlandaskan Al-Quran dan sunnah itu ya nafasnya ya Al-Quran, nafasnya ya sunnah Jadi orang-orangnya itu betul-betul memahami, mengerti, merasakan, dan mengamalkan Al-Qur'an dan dan Sunnah. Seperti itu e, ToriQoh para sufi termasuk diantaranya ToriQoh Bani Alawi. Al Habib Abdullah bin Alwi Al haddad radhiyallahu sebagai salah satu tokoh dalam tarikat Bani Alawi. Dalam sebuah syairnya beliau pernah mengatakan, Well zam kita bollohi wa tabak sunnatan, waktab hadaakollohu bil aslafi. Walzam kitabullah Tekuni selalu Walzam itu dari lazimah Tak boleh berpisah Tak boleh meninggalkan Tak boleh menjauhi Walzam selalu tekuni Selalu pegang Kitabullah Al-Quran Pegang terus itu Al-Quran Dan ikuti sunnah Jadi kalau ada orang bilang Habib nggak ngerti Alquran, nggak ngerti Sunnah atau tariqoh alawiyah itu menyimpan dari Alquran dan Sunnah, maka yang ngomong itu nggak ngerti tariqoh alawiyah. Karena tokoh-tokoh dalam tariqoh alawiyah selalu mengatakan kita sunatan ada bil aslafi dan semoga Allah memberimu petunjuk dengan kamu meneladani salaf. Allah merimu menunjuk. Jadi ada tiga. Yang satu tekun, megang Al-Quran. Yang kedua ikuti sunnah. Yang ketiga teladani teladani para salaf. Ikuti para salaf. Artinya generasi ulama-ulama ter terdahulu. Dalam bukunya Risalatul Mu'awana, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiallahu anuh menjelaskan. Engkau hendaknya selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah. Sebab kedua-duanya adalah inti agama Allah yang benar dan jalan Allah yang lurus. Barang siapa berpegang teguh kepada keduanya, Al-Quran dan Sunnah, maka ia akan selamat, beruntung, mendapat petunjuk dan perlindungan. Dan barang siapa menyimpang dari keduanya, maka ia akan tersesat, menyesal, dan binasa. Oleh karena itu, jadikanlah Al-Quran dan Sunnah sebagai pemimpin dan pengendali hidupmu. Kembalikanlah segala hal kepada keduanya, demi melaksanakan wasiat Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala mewahyukan ya Hai orang-orang beriman taatilah Allah dan taatilah rasulnya serta ulil amri diantara kalian jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah dan rasul Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Surat An-Nisa ayat 59. Yang dimaksud dengan kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jadi kalau ada pertentangan, perbedaan pendapat, kembalikanlah kepada kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, kata Habib Abdullah bin Abdul Hadi, yang dimaksud adalah kembali mengikuti Al-Qur'an dan Sun sunnah Jadi ada Habib kok nggak berpegang teguh pada Alquran dan Sunnah. makanya apa ya aneh kalau orang mengatakan amalan Bani alawi itu tidak berlandaskan Alquran dan dan Sunnah. Maulid nggak berlandaskan Alquran dan Sunnah. Sholawatan nggak berlandaskan Alquran dan Sunnah. kalau ada orang yang ngomong seperti itu aneh karena selalu Bani alawi itu meneliti Alquran, meneliti Sunnah, meneliti Alquran, meneliti Sunnah. mau amal tuh dilihat amalnya ada ndak di Alquran, ada ndak di Sunnah. sunnah enggak mau sedikit pun nyimpang dari Al-Qur'an dan sunnah itu enggak mau. Dikit aja enggak mau. Maunya selalu di relnya Al-Qur'an dan dan sunnah. Karena yakin enggak mungkin orang yang enggak berpegang pada Al-Qur'an dan sunnah selamat itu enggak mungkin. Mau selamat ya berpegang teguh pada Al-Qur'an dan dan sunnah. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ushiikum bima abada Kata Rasulullah SAW, Aku wasiatkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh kepadanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, Yaitu kitabullah dan sunnahku. Kata Habib Abdullah Hadad, Jika engkau ingin beraih petunjuk, menempuh jalan yang suci dan lurus, Serta tidak ada keraguan di dalamnya, Maka timbanglah seluruh niat, budi pekerti, perbuatan dan ucapanmu dengan Al-Quran dan sunnah. Yang sesuai dengan keduanya kerjakan, dan yang bertentangan dengan keduanya segera tinggalkan. kemudian beramallah dengan penuh kehati hatian serta selalu pilihlah yang terbaik. Jadi tidak, sekedar mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, itu mesti suruh hati-hati. Dan Al-Quran dan Sunnah ini bukan cuma untuk menimbang amal dohirnya, ini dohirnya sesuai tidak Al-Quran dan Sunnah? Artinya juga suruh ngecek, ini hatimu sesuai tidak sama Al-Quran dan Sunnah? Itu Torikoh Alawiyah. Siapapun yang tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, Serta tidak mencurahkan segala kemampuannya untuk mengikuti Rasulullah SAW. Namun dia mengaku memiliki kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Maka jangan sekali-kali kau tertarik dengannya. Dan jangan pula menaruh perhatian kepadanya. Meskipun dia mampu terbang di udara. Berjalan di atas air. Melipat jarak. Dan memiliki berbagai kelebihan lainnya. Jangan sampai ada satu orang gitu ya. Bisa terbang, bisa jalan di atas udara. Punya-punya keramat macam-macam lah. Dianggapnya keramat. Tapi perilakunya itu enggak sesuai sama Al-Quran dan Sunnah. udah, jangan diikuti. Jangan dilirik. Ngilirik aja nggak boleh. Ya, jangan dilirik. Apalagi nih, ngikuti. Jangan percaya dengan orang-orang yang semacam itu. Sebab berbagai keajaiban itu juga sering terjadi pada diri setan. Loh, setan itu ya luar biasa loh ya. Ahli sihir. Tukang sihir juga luar biasa. Tuh. Dukun. Peramal. Ahli nujum. Dan orang-orang sesat lainnya nih. Orang-orang yang tersesat, yang model-model punya kelebihan-kelebihan gitu juga, bah, juga banyak. Sebagaimana pernah diceritakan kan, ada satu Habib tuh di India lagi ngajar murid-muridnya seperti ini. Nah, kok ada satu uh, non-Muslim, ya non-Muslim terbang? Ini lagi ngajar di alun-alun, di alun-alun yang sama ada non-Muslim terbang. Nah kira-kira kalau jenengan jadi murid saya, kemudian ada di depan situ orang yang terbang. Lihat saya atau lihat yang terbang? Jujur mawon. Lihat yang terbang. Karena dianggap Habibir Raisopopo. Kan begitu ya. Itu ada yang terbang. Itu orang hebat. Itu orang luar biasa. Padahal itu lagi nyebarkan agamanya itu. Non-Muslim itu lagi nyebarkan agamanya. Nah, ini murid-muridnya kok terpengaruh gitu. Lihat orang terbang aja langsung kagum. Wah itu bisa terbang ya. Makanya Habib ini... Demi menjaga murid-muridnya, ambil sandalnya, kelompennya itu, teklek itu diambil, terus ngomong sama tekleknya, eh turunkan orang itu ya, tekleknya ditaruh sama habib tadi, tekleknya ditaruh, tekleknya diterbang, ya ngejar itu non muslim yang lagi apa namanya pamer kesaktian dia, ini tekleknya terbang tuh kemudian persis di atas kepala, mukul mukul, tuk tuk tuk tuk sampai turun ke bawah itu. Nah akhirnya murid-muridnya baru, baru yakin, oh ternyata ini guru saya luar, luar biasa. Makanya jangan mengukur, maksudnya begini loh, jangan mengukur kelebihan orang itu dari bisa terbang, bisa jalan di atas ah, air. Atau baru yakin sama seorang kalau udah muncul keramatnya, muncul kelebihannya, oh baru yakin saya gitu ya. Ini repot nih. Kadang kita sedekah itu ya, hasil pandai loh. Yang jelas Allah sudah mengatakan kamu akan dibalas sampai 700 kali lipat. Yakin itu, masa kamu nggak yakin sama Allah? Ya. emoso enggak yakin sama Allah, Allah bilang kamu akan dibalas sampai 700 kali lipat. Udah nggak usah mikir yang lain. gak mungkin Allah bohong gitu. Udah ya, yakin sama Allah gitu. Perkara udah tampak, belum tampak enggak usah diurusin gitu. Itu orang tarekat Alawiyah tuh diajarkan begitu. Diajarkan untuk meyakini setiap ucapan Allah, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariat tuh diyakini. Gak yakin sama penampakan-penampakan walaupun hebatnya luar biasa. Kecuali kalau muncul dari orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan di sini ya Abu Yazid al-Bustami Suatu ketika berniat mengunjungi Seseorang yang dikenal sebagai seorang waliullah Jadi ada orang dikenal sebagai waliullah Abu Yazid al-Bustami ini waliullah juga Tapi begitu dengar ada waliullah Maka beliau pergi Kenapa? Pengen cari berkahnya dan cari ilmunya Beda dengan orang zaman sekarang Begitu dengar ada orang yang Yang dikenal kehebatannya gitu ya dia orang hebat dengar ada orang dikenal kehebatannya bukan mendatangi dan cari berkahnya biasanya kena penyakitnya setan ah, dia tuh biasa aja itu nggak nggak terlalu luar biasa itu jadi bukan bukan mengagungkan orang itu justru mengecil mengecilkan atau menghinakan gitu ya. karena mungkin takut bersaing ya takut ber bersaing nah Na semoga allah menyelamatkan kita semua dari jiwa yang seperti itu Nah, Abu Yazid Al Mustamir dengar ada satu orang yang dikenal kesolehannya, kualianya. Maka beliau berangkat cari orang tadi. Ya, Abu Yazid duduk di masjid menunggu kedatangan orang tersebut. Namun ketika orang itu tiba, Abu Yazid melihatnya berdahak dan membuang dahaknya ke dinding masjid. Orang tadi mungkin lagi flu apa, mengeluarkan dahak. Dahaknya itu diludahkan ke arah dinding mas masjid. Maka Seketika itu pula Abu Yazid pulang Tidak menemuinya seraya berkata Lihat orang ini seperti itu langsung beliau bangun pulang Gak jadi ketemu lagi Kenapa? Beliau mengatakan Bagaimana mungkin orang seperti itu dapat dipercaya untuk memegang berbagai rahasia Allah Sedangkan ia tidak dapat menjaga berbagai adab yang diajarkan dalam agama Lawang sama rumahnya Allah aja dia gak sopan kok Masa mau dipercaya sama Allah untuk memegang rahasianya Allah sama rumahnya Allah ca dia nggak sopan masa dia mau dipegang dikasih rahasia rahasia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala makanya alawiyah itu selalu megang syariat Jadi kalau ada secara syariat nggak beres gitu ya yang nggak dipercaya orangnya ya nggak diber dipercaya terus kita pegang sama syari syariat makanya orang-orang yang yang betul-betul berpegang pada alawiyah nggak mungkin dia ngantongi rokok masuk masjid nggak mungkin apalagi ngerokok dalam masjid Ngantongi rokok masuk masjid aja nggak mungkin Kenapa? Gak pantas ini Ini benda makro Bukan haram kan? Ini makro Menurut ulama yang lain ini ha? haram Masa saya bawa barang haram ke masjid Ya walaupun saya menganggap ini makro Tapi orang lain menganggap ini ha? haram Masa saya bawa benda haram ke masjid Atau saya benda, bawa benda makro ke dalam masjid Ini rumahnya Allah Ta'ala Gak pantas ini itu itu, Rasanya sampai seperti itu Ya semua dirasakan Sehingga ketika masuk masjid Ini rokok nggak ikut masuk walaupun dia perokok, rokoknya ditaruh di jok motornya, ditaruh di, di luar. Nah ini namanya salik ini orang yang betul-betul menekuni tori toriko, nggak terus rotip adatan tuh ya sama rotip atau sederulatif Maulidan. Wow saya udah toriko alawiyah nanti dulu. Menekuni zikir zikir yang ada di toriko alawiyah. Saya so, udah ikut toriko alawiyah nanti dulu mas. Toriko alawiyah itu luas. ya bisa cuman kamu baca rotib kemudian kamu ikut thariqah alawiyah. Thariqah alawiyah itu Al-Qur'an dan sunnah. Jadi yo no kabeh. Ya, kamu rotib yo jalan, tapi yo yang sopan itu. Ya, yang sopan dalam dalam masuk masjid itu. Ini kalau udah tahu begitu kan indah ini thariqah ini. Ini thariqah ini tidak menggantungkan pada satu satu amalan ndak. Semua amalan bisa menyampaikan ke Allah taala. Semua amalan Tapi nanti dipilihkan gitu loh. Yang pantas yang mana nih buat fulan. Kita disuruh lihat kira-kira buat kamu yang pantas yang yang mana? Yang kamu ringan, yang kamu mu, mudah. Karena ada orang tuh yang ngajar mudah. Ya, tapi disuruh suruh puasa nggak mudah. Ya, ada orang yang puasa zawud mudah gitu ya. Tapi suruh ceramah emoh dia nggak bisa dia. nggak mudah, padahal juga punya il, ilmu kan. beda-beda-beda. Jalannya itu beda-beda. Nah, insyaallah Ini kan Senin, Selasa, Rebu ya. Nah hari Rebu karena saya mau ke Pekalongan. Pekalongan atau mana Rebu pak? Rebu, Rebu Bajang Negoro ya. Besok Rebu. Besok Selasa kan ya? Nda, Selasa Bajang Negoro. Rebu. Rebu tuh saya mau ke Semarang kemudian mau ke Boyolali atau mana gitu ya. Jadi mungkin malamnya. mungkin ya malamnya nggak bisa ngajar tariqah alawiyah ini ya jadinya dimajukan seka, sekarang nanti kalau Habib Muhammad istrinya udah melahirkan ya nanti rebu kita tagih Habib Muhammad ganti ngajar fikuh, Fikih fiqih setuju ya nah, ini panitia Diman sudah bingung ini kok Habibnya belum nyampe nyampe ini karena udah jam 9 lewat berapa menit 9 tepat ya 9 tepat Sampai di sini jelas ya. Jadi tarekat alawiyah itu betul-betul berpegang pada Al-Qur'an dan dan Sunnah. Jadi kan Nabi tadi kenapa ini sampai jangan diikuti? Karena dia enggak pegang sunnah. Di masjid itu ada adab-adab yang luar luar biasa. Harus betul ta'zim sama masjid. Jadi orang kalau meludah itu enggak boleh meludah ke arah kiblat gitu loh. Jadi kalau meludah itu jangan ke arah kiblat ini kan arah tempat so sholat, arah ngadab Allah, kalau mudah ya ambil arah yang lain, jangan arah ke sana ini adab sopan santunnya jadi kalau ada orang enggak sopan santun kepada Allah gitu ya, makanya enggak mungkin dia jadi wali Allah, Enggak mungkin itu syariatnya begitu meskipun kalau kita husnudun sama orang prasangka baik, harus gitu ya tapi untuk mengikuti seorang ya syariat harus ditetapkan saya prasangka baik sama dia, tapi saya enggak ikuti dia paham kan? kenapa? udah, salah syariat dia enggak bener, saya enggak bisa ikut dia Walaupun saya perasaa baik mudah-mudahan dia wali Allah, tapi saya nggak bisa ikut, ikut dia. nggak merendahkan itu. Tapi untuk mengikuti, yang kamu ikuti harus betul-betul orang yang pegang syari syariat. Itu thariqah alawiyah. Sampai di sini jelas? Jelas atau jelas? Ini enggak jelasnya kok diem semua kenapa nih? Insyaallah jelas ya. Nah, sebagai penutup kajian malam hari ini, saya mau minta satu al-Fatihah. Ini Majlis Ar-Rawdoh lagi berduka. Salah satu relawan kesayangan saya. Salah satu relawan kesayangan saya yang yang punya jasa sangat banyak pada saya. Sejak awal perjuangan saya dalam berdakwah di Majlis Ar-Rawdoh. Mulai dari saya di rumah ibu saya gitu ya. Itu pertemuan, perkenalan pertama kali dengan beliau itu di bulan Ramadan. Setiap malam itu saya buat kajian. Itu almarhum itu datang naik motor jauh-jauh dari Ngawi bawa nasi bungkus. Bawa nasi bungkus. Relawan saya yang paling utama Pak Tarmen tadi Maghrib meninggal dunia yang di Ngawi ya. Semoga beliau dipertemukan dengan kakek saya Nabi Muhammad SAW. Dipertemukan dengan para ambiyah wal mursalin, para awliyah wal salihin. Dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga. Dijadikan anak keturunannya salih dan salihahilah yamilu kiyamah. Dijadikan istri yang ditinggalkan Bisa sabar, bisa ridha Dan dijaga oleh Allah Ta'ala selama-lamanya Dan semoga kita semua kelak Bisa menyusul beliau dengan husnul khatimah Setelah panjang usia Dalam kebaikan, kenikmatan dan ketaatan Al-Hadziniah, walakuliyatin, sualiyatin, nafiah hadratin Nabi Jadi Pak Tarmi itu sakit enggak enggak ngeluh. Sakit itu cuma istighfar, istighfar, istighfar, istighfar, minta maaf. Dan kalau ada relawan-relawan rodo itu berangkat jenguk. Selalu ditanya, gimana Habibnya? Sudah izin belum? Jangan sampai nanti kesini semua kerja baktinya berhenti. Beliau dalam kondisi sakit, Alhamdulillah bisa umroh dan bisa haji. Sakit itu berangkat ha? Perangkat aji, jadi tuntas tugasnya sebagai Muslim itu rukun Islam sampai lima itu sudah dijalankan, dijalankan semua. Sudah banyaklah kenangan ini setiap pondasi yang ada di rodo ini beliau dulu ya ikut ikut menggali, masuk sampai ke bawah, ikut susah-susah ya. Semoga Allah memberi beliau kemudahan di alam barzah sana ya. Semoga merasakan merasakan manisnya manisnya jerih payahnya di dunia saat ini. Dan seterusnya Dan mudah-mudahan kita bisa nyusul dalam keadaan yang baik oh, Meninggalnya hari Senin Ya Senin terakhir Di bulan Rabiul Awal itu Jadi hari yang disukai oleh Allah Untuk meninggalnya Nabi Muhammad Salallahu alaihi wa, alaihi wa sallam, Meninggal hari Senin Luar biasa kan ya Kalau buat saya suatu hadiah itu Bisa meninggal di hari Hari Senin Jadi sama dengan Rasulullah salallahu alaihi wa sallam. Tentunya manusia enggak luput dari kekurangan. Beliau ya pasti punya kekurangan. Semoga Allah mengampuninya ya. Sering itu Pak Tarmin itu udah mau meninggal enggak jadi terus. Jatuh. Jatuh dari motor itu masuk ke bawah truk. Gitu ya. Tapi ya selamat gitu ya. Ke bawah truk selamat. Memang ajalnya belum. Waktu itu jatuh ketika jadi relawan rodoh untuk acara bedah buku di Masjid Agung. Jatuh dari mobil mobil. gacar otak yang sangat parah gitu ya. dokter tidak akan sadar, kalau sadar juga tidak akan ingat orang gitu ya. Ternyata nggak sampai seminggu sadar boleh total ingat gitu. Ya. ya, sehat. Jadi banyak banyak keanehan, tapi memang Allah menyayanginya ya di bawah. Udah daripada di dunia kumpul sama Edwin sama Bib Novel Mumet kamu gitu ya. Udah sana ketemu sama kakek-kakeknya saja itu. Karena sakitnya cukup cukup parah. Ya, ada sakit yang cukup parah sekian lama, tapi beliau sabarnya luar luar biasa dan tidak pernah cemberut. Saya belum pernah ketemu Pak Tarmin itu cemberut, selalu senyum, selalu senyum. Gak seperti apa namanya Mas Suroto itu, nah, itu kadang cemberut, kadang senyum gitu ya. Kadang cemberut, kadang senyum. Kalau Pak Tarmin itu senyum terus tuh, sakit pun ditili senyum. Dan saya masih ingat ketika gagal ger otak itu gak sadar gitu ya. Kata dokter ini nggak sadar pak. Saya masuk ICU begitu saya masuk langsung duduk bed cium tangan itu. Itu pak Tarmin. Ini katanya nggak sadar. Pak nggak sadar pak ini. Ya udah biar saya mau ketemu saya gurunya. Saya mau ketemu murid saya. Itu tidur gitu ya. Begitu lihat saya langsung duduk bed gitu cium tangan gitu ya. saya kata dokternya besok boleh pindah kamar biasa itu. Ini diantara keramat ini keramat ini keramatnya pak Tarmin, Insya Allah itu. Istiqomah cintanya sama majelis luar biasa dan majlis ar Jadi kalau saya katakan punya relawan roddah yang saya anggap betul-betul lulus jadi relawan tuh ya Pak Tarmin. Itu relawan yang tidak kenal eh pernah minta budi. tak pernah minta. Kalau punya duit tuh selalu ngasih Pulsa listrik buat badraullah. Padahal bukan orang mampu. Nyewa berapa titip pulsa ke Edwin kadang Edwin ya. Dari roddah awal dari nol. Ditid pulsa 500 ribu ,00, 1 juta 500 ribu ,00, 1 juta Itu Pak Tarmin, nggak ada yang ngerti kan nggak ada yang ngerti, ngasih pulsa listrik Jadi jenengan ngaji-ngaji itu dulu Di depan sini itu listriknya dari Pak Tarmin Ya, memang Perintah Rasul kan, udhkuru mahasinah Mau takum, sebutkan yang kebaikan-kebaikan Orang yang telah meninggal dunia diantara Diantara kalian, karena ini akan jadi pahalanya Kalau kita sebutkan kebaikannya, nggak mungkin orangnya Ria ujub sumah kan udah selesai gitu ya kitanya harus kitanya harus sebutkan kalau kita enggak sebutkan berarti kita enggak tahu Budi. Ya enggak tahu Bu? Enggak tahu Budi. Tidak pernah minta dibalas, enggak pernah minta disan disanjung. Kalau dijenguk oleh teman-temannya bilang ini lagi kerja bakti atau tidak, jangan sampai ganggu kerja baktinya. Jadi mikir raudhah gitu ya. Kira-kira ini mau kerja bakti lagi kapan? Itu masih begitu minta maaf saya enggak enggak bisa ikut kerja. Kerja bakti itu begitu Sementara teman-teman saya diajak kerja bakti pada males semuanya Ini yang sakit mikir kerja bakti Betul gak Winn? Betul Yang sehat rojok males gitu kan ya Yang sakit mikir kerja bakti ini Semoga saya ngomong begini teman-teman gak males lagi kerja bakti ini. Karena kerja bakti belum usai ya, Kerja bakti belum Belum usai dan akan selalu Ada di rawat ini kerja bakti Insyaallah Terima kasih Saya mohon maaf Kalau ada yang menonton tayangan ini Tolong doakan Pak Tarmin Kirimkan fatihah ya Dan mintakan ampun kepada Allah Ta'ala Dan untuk semarkan saya Kalau Pak Tarmin punya kesalahan Tolong dimaafkan ya, Tolong dimaafkan Terima kasih Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina muhammadin Miftahibabi rahmatillah Adada ma fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah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 Wa taqabbal jami'ah hasanati. Wa samihni fi ma mada wa ma ya'ti. Wa aktubni fi diwani في حياتي bi sabila najati. طامع في wa mamati. في inni tami'un fi atak. Raghibun fi وَاسْلُكْ بِي سَبِيلَ هُدَاكَ وَأَلْحِقْنِي بِأَصْفِيَاكَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ